日本、hey, で人、うん、たちは、い本の人たちは、日本の人たちは、は、日本の人たたちは、は、日は、日本の人たちは、日本の人たちは、日本は、日本の人たは、日本の人は、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人たちは、たちは、日本は、日本の人たちは、日本の人たたちは、は、日本の人たちは、日本の人たちは、日本の人た Kepantangan tangan yang punya perkara, yang a r t i itu biasanya pengacara. jelas、nah, itu Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Cefes. Halo. Terputusnya. 633-9160, silakan Pak John, selamat pagi. Halo, pagi. Silakan Pak John. Pertama-tama, n n t u、uh, k memang sebaiknya begitu ya. Jadi harus ada... <tuh> yang ukurannya begitu jadi harus t e r u k u r dan bisa diukur hasil keputusannya nah, masalahnya adalah siapa yang akan menentukan bahwa putusannya benar atau salah karena sekarang kita lihat di PN bisa diputuskan A bersalah ataupun tidak tapi kalau misalnya kemudian naik ke pengadilan yang lebih tinggi bisa berbeda dia punya hasil ya kan? nah kalau misalnya itu terjadi perbedaan siapa yang memutuskan yang mana yang benar Ya kan? Yang k a y a satu bertalah yang satu tidak Nah, Kalau sudah terjadi perbedaan begitu Berarti salah satu sudah salah Dan salah satunya itu pasti harus dihukum Ya kan Nah kalau misalnya orang yang berbuat itu dihukum Kemudian yang memutuskan kemudian salah Memang menurut saya itu harus ada Tindakan buat yang memutuskan itu Biar tidak terjadi jual beli perkara Biar terjadi s o k o menyogok begitu Terima kasih Ya, Pak Riu Ya, selamat pagi,、hud. Nene Ya、yeah. Uh, itu kalau dengan adanya、uh, Sangsi buat hasil ini Pasti banyak h a s i m yang akan dipecat gitu Karena kalau keputusannya Diintervensi gimana Itu pasti akan salah Itu suatu kemunduran Dan ajak,、uh, Demikian aja、uh, Apa komentar saya, terima kasih okay, Pak Heru, Selamat pagi, pagi. pagi. Silahkan Pak Ya terima kasih. Mungkin menurut saya、uh, Kalau salangan dikasih Apa 日本に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くと r に行くときに行くときに行くとき u 行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くと パーサーさん、サンジーありがとうございます。 Uh, saya pikir itu Rencana h e n d a n g u n d a n g yang bagus ya Jadi dari segi Apapunnya Kalau katakanlah di atas langit Katanya kan ada langit nah, Kalau hakim selalu m e n g e t o k k a n palunya untuk Menghukum pidana seseorang salah Tentunya Dia juga berhak juga dong Atau punya kewajiban juga Untuk dilakukan hukum pidana Kalau dia salah Selama ini yang ada kan paling d i c o p o t namanya jadi hakim tanpa palu jadi tidak ada risiko yang tinggi nah dengan adanya nanti apa, ancaman pidana bagi mereka yang melakukan hukuman yang salah jadi dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap Tuhan tetapi bertanggung jawab secara pidana juga terima kasih terima kasih Pak Les, p a o n o selamat siang ya selamat siang、uh, saya melihat dalam hal ini kalau hakim itu membuat keputusan yang salah apalagi lebih-lebih Itu untuk kepentingan p r i b a d i yang ada di belakangnya unsur-unsur untuk kepentingan keuntungan、uh, sendiri gitu ya Ini adalah selain itu, dia adalah seorang hakim yang mana adalah aparat negara yang disumpah Jadi kalau sampai dia melakukan seperti itu adalah pengkhianatan terhadap republik Hukumannya itu s e b e t u l n y a bukan hukuman yang biasa dijatuhkan kepada seorang s i p i l Tetapi harusnya dengan pemberatan, dan kemudian diputuskan oleh makam h agung, h a saya rasa sangat tepat sekali, sehingga dalam arti b i l a perlu ditambahkan unsur pemberatan di situ hukuman pemberatan, dalam arti... Untuk kepentingan nasional Itu jauh di atas daripada yang namanya Independensi ya、uh, Menurut mereka Tapi independensinya m u n c u l dilakukan sebagai、uh, Artinya merugikan negara Dan b e r k h i a a n t kepada republik ini Sehingga、uh, harusnya itu sudah Artinya dianggap angin lalu saja Independensi ya seperti itu Karena jelas sekali di Indonesia ini Keadilan はイクマカシー、パイオのパン アキメンネシアブラウン・インデペネッマシー・サディ・ポジュー・ティマガシー・パントン・パハリ・サマチアン・シャー・オーサー・ポジュース・カリコ・ペペッペッ マリア・トゥパン・ウパン・ヤン・アラマハン・ロうャジュアル・パパタリビラン・コミアナ・バンサイド・プロスコミア n チュン・コミアン・ビアサー・サバー・ガヤン・ゴタデ・フェア・ガン・モスティナ・マラワシン・アン・ヤラン・オラン・オント・パバゴナン・パピ・アン・ビアン・ヤラン・ウサー・マイド・プログラフォニアナ・バンサー・アンジュ・パテナント・プラ・アンニア・ダ・プラパカス・ス・ マイスターマガセン、パダニーソ a マ n ィアンマティアンバー Atas putusannya itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap publik. Jadi bukan sewenang-wenang dia saja. Oke, cukup p e n i k i a n Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gani.